Selamat siang, Bagilbert. k Ah, selamat siang. Itu KPPU-nya gegabah b e n a r putus ini. Itu, gaal kan mereka tahu sadar. y a kan di negara ini kan semuanya bermain. y a kan yang t e r s e r a g a m b e r main, yang preman bermain. s y a kan semuanya bermain. Ya kan? Ini semuanya berpulang pada hukum. Kalau hukumnya bagus, ketat, d a kan benar-benar low enforcement. Bisa diatasi semua. Kalau hanya disalahkan kepada pengusaha ya sama juga gegabah itu tindakan tidak benar itu terima kasih Terima kasih Pak Gilbert Tarudi selamat siang a Sia Saya、uh, ingin tahu besar a n k p u i t u berapa Sekali、uh, pagutannya n k Kok bisa sampai dibilang n g g a k tinggi sekali Saya sebagai pengusaha angkutan juga yang di Jakarta juga m e n g e l u k a n Untuk angkutan k o n v e n e i a l itu sangat i n g、mm, g i harganya karena dengan kondisi macet yang jalanan yang sangat parah itu yang membuat pemborosan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Selamat siang Pak Dibio. Ya Pak. Selamat siang bu. Gini jawabnya It, itu salah satu diantaranya adalah d i p e r i n d a t y a n g berkenaan dengan diperindah terus.、Uh... 山谷さん、一体パンレンタライン n トウタマ、マガサラ、s ンゴタン、レ Seberapa instansinya itu, banyak instansinya yang tidak bekerja makan gaji buta. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ini.、Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibio.